والعالم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وما يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان سيدانا محمد عبد الله ورسوله اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن شر الأمور محدثاتها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 bahawa dunia ini bukan saja tempat manusia hidup, tetapi juga tempat hidupnya ideologi-ideologi dan paham-paham. Dunia ini tempat pertentangan dan perlawanan antara ideologi dengan ideologi. Ini berjalan sejak Allah Subhanahu Wataala.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 Mengingatkan orang <coughs> capek bertabel, mereka juga capek mengeluarkan bondo untuk menyesatkan. Sama-sama merasa berat. Ada satu kesempatan yang dibuka untuk kamu, Wahai ayat Kompaslimin dan Mukminin yang tidak dibukakan untuk golongan lain. Yaitu apa? Memohon. Jadi kita di dalam saat-saat di mana umat Islam.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 dari kaum barat, dari mana itu sudah cukup juga mereka menguntalkan pendapatnya Tinggal biar masing-masing bebas menyatakan pendapatnya Saya tertarik sekali dengan uh, ucapan Bapak Wakil Presiden Yang mengatakan bahwa Jangan semua orang bicara ada berlainan dengan yang dimaksud oleh penguasa Lalu dianggap ini mau kodenta Mau Jangan Ini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 Inna syaitan adalah kaum Jadi syaitan itu adalah lawanmu muhe menosoh. Setan itu, dia itu lawan yang paling kujutan, nomor siji. Jadi lawanmu yang paling kuat adalah setan. Jelas, di mana itu setan? Itu? Setan itu bersemayam dalam awan nafsu, emosi yang mengajak kita kepada kejahatan, syahwat yang meluap-luap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 Kemudian ada ayat yang mengatakan wala'ziin orang ashruku orang-orang musyrik orang-orang yang mempersekutukan Tuhan baik mempersekutukan Tuhan dengan dolar atau mempersekutukan Tuhan dengan hawa nafsu iaitu yani menyembah hawa nafsunya hawa nafsku ini yang betul orang lain tidak betul jadi dia mengikuti terus hawa nafsunya mengikuti jejak apa suara isi hatinya ini orang yang menyembah hawa nafsunya ini juga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 Justru dia orang yang mengerti, bukan orang bodoh, kalau orang buta huruf sih lain lagi hukumnya. Ini mengerti, orang intelek. "Faman yahdihhi, siap siapa gerangan yang akan memberi dia petunjuk selain daripada Allah?" Ayat. Jadi orang yang menyembah Allah dengan awan nafsu dualis ini termasuk memersyudukan. Menyembah kedudukan juga jadi kut tekut fundamentalisme tentang kedudukan, dia mau kedudukan. Ini juga menyembah ini, ini juga sesat, musyrik. Jadi orang yang menerima kedudukan sebagai nikmat daripada Allah ini tidak musyrik. Jadi kita lihat saja nilainya, hasilnya itu juga bisa bernapaskan apa mentalitasnya yang berkedudukan.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 Saudara-saudara, ini namanya kau musyriki. Walladina asraku, satajiduhom yang Muhammad, asyad danasi adawat. Orang-orang yang musyrik ini nanti engkau jumpai mereka paling sengit membenci Islam dan umatnya. Jadi lawan. Bukan nah, lawan dibiarkan tidak dilawan, ya biar Islam ini. Jadi diwajibkan ada.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 Inna lillah wa inna ilaih rajauh Keliru Ini orang yang tidak mengaji dalam Kalau itu siapa lawan siapa tawan Kalau cuma masalah sana Tak mau kumut sini Tak mau talukin situ Tak mau tahlil Masalah sepele sekali itu Sebab prinsip masih satu Karena itu Tidak boleh ada keretaan Di dalam satu tubuh ini Gitu Masalah mereka salah menafsirkan ayat dalam tafsiran-tafsiran yang bonni. Itu saya kira masalahnya tidak seberapa. Tapi kalau sudah orang muslim ranggul-ranggulan dengan Yahudi, ini berbahaya. Sebab Yahudi tidak akan diam. Yahudi itu diendoktriner sejak bayi lawanmu adalah Muhammad dan pengikut Muhammad. Salallahu alaihi wasallam. Tapi kita jalan keliru. Kekeliruan ini lantas menyebabkan hidupnya kita ini perontolan, tidak koherent, tidak ceketir. Nah kalau perontolan ya mudah saja. Semua orang bisa ngambil satu puing. Semua orang bisa ngambil itu puing Disawakan ke sana ke sini akhirnya habis. Saudara-saudara jangan jauh-jauh karena kekeliruan bangsa Arab.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 seperti yang dipakai sekarang misalnya di Kabul Mandeb itu dikuasai oleh armada Soviet sekarang Amerika membawa armadanya ke Teluk Persia di Iran dekat Iran situ ke liuran di situ ini semua sudah saudara kita kadang-kadang tidak sampai ke situ tetapi ini berjalan di luar kesadaran kita semua jadi saudara, -saudara dalam diktat ini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 Wah aku nengeng goji cukup uh, menarik perhatian saya. Jadi dia beli. Beli itu merusak akhlaknya dan merusak orang yang melihat. Ini akibatnya. Yang kedua, kawan orientalis. Orientalis itu ada orang-orang barat. Dari Prancis, dari Amerika, dari negeri Belanda, dari Belgia, dari seluruh Eropa. Itu belajar bahasa Arab atau bahasa Timur.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 tidak tepat pandangannya dia kira itu Azar sebetulnya Eliazer ada dua ada Azar ada Eliazer dan terus dia komentari sangat panjang-panjangnya saya bilang coba jahatnya jadi Nabi itu dianggapnya baca padahal Nabi itu dia bilang di situ bahwa Nabi Muhammad keliru keliru tafsir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 Nanti anak-anak seperti anak-anak yang baru keluar dari IIN misalnya atau apa Kalau baca itu, kalau tidak ada yang menonton Ya sesat Saya waktu pergi ke salah satu bibliotek negeri Arab di Kuwait Saya kasih tahu Dan di Saudi, di ya, Saya kasih tahu ini ada yang muncul so, Ada banyak kesalahan Ada satu dosen mengatakan Ya kami sudah pernah melihat beberapa kesalahan saya bilang, kesalahan-kesalahan yang vital sekali. Ya, mereka baru tahu. Atau sama-sama tidak yang mengerti lah, kira-kira. Tapi kalau anak-anak yang baru keluaran pondok, misalnya pesantren yang ketigai seperti pesantren saya dibangun ini, mungkin tidak ngerti isinya itu. Kalau tidak ditonton, atau dikira jangan baca buku-buku orientalis, begitu saja. Sementara sampai kamu kuat, Kepuluhin Ta'lis ini lihai sekali dalam cerita Zainab waktu berpisah dengan Zaid ibn al-Kharidah. Mereka menyebut bagaimana Nabi SAW sudah menaruh cinta kepada istri anak angkatnya ini. Begitu digambarkan sekali seperti cinta Roman walaikah murid Ta'lis. Padahal Nabi tidak pernah melihat Zainab dan melihat Zainab sejak kecil. Tak perlu dicita. Kalau dia ada keinginan untuk kawin dengan Zainab, minta saja waktu Zainab masih perawan. Kenapa dikawinkan sama dia punya anak angkat? Wah, well, hasil masalah itu jahat sekali sudah. Ini Orientalis. Berkata seorang pengarang daripada Mesir, eh, doktor Mustafa Sibai, dia bilang itu kaum Orientalis bekerja untuk kaum penjajah negerinya. Jadi. Seorang Prancis Orientalis bekerja untuk jajahannya di Aljazair waktu itu. Seorang Belanda Orientalis bekerja untuk jajahannya Indonesia waktu itu. Jadi masing-masing bekerja untuk mempengaruhi umat Islam, demi jajahan negaranya ini berjalan terus. Jadi sudah jelas tidak jujur maksudnya kaum Orientalis. Jadi kalau buku ini diterjemahkan dari pulang ke pulang Eropa, Orang-orang jalan orang -orang, jangan dibaca, hati-hati, kecuali kalau sudah kuat. Nanti katanya Nabi itu suka kawin, nggak sebut apa alasannya. tau tahu berkata Nabi, istrinya sembilan, orang lain dilarang sembilan. Nanti dimaksud ke situ dalam sejarah Nabi. Saudara-saudara, ini orientalis. Dan begitulah bahaya bukit-bukitnya. InsyaAllah saat waktu saya akan keluarkan satu risalah,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 itu sudah ada daripada bagian polisi rahasia dia bilang pg itu tidak boleh dibaca babul jihad jadi ada beberapa kotak dalam pg maka di hati ini tidak boleh dibaca nah, kita tanya, kenapa? kan? biasanya ada larangan dari pemerintah sebab kalau umat islam diajari babul jihad, nanti jihad melawan Belanda ini pengaruh dan gajah Waktu itu. Dan itu pengaruh di orang jalan, -Jalan. di mana-mana negeri-negeri yang diorang jajah. Inggris misalnya di India. Itu gak boleh orang baca ayat-ayat tertentu. Itu mestinya gak boleh ditaksirkan ayat-ayat tertentu. Sebab itu merugikan negara Inggris. Sedara-sedara itu kaum jajah begitu. Karenanya dengan begitu umat Islam banyak ketinggalan. Karena itu umat Islam menuntut kebebasan. Kebebasan artinya kebebasan berpikir. Kamu juga bebas mengeluarkan pikiranmu, kita bebaskan untuk mengeluarkan kamu punya pikiran. Kok, kok saudara bisa ngawasi kalau kita umamanya mau berbuat sesuatu? Awas orang, oh, ada apa, apa Yang penting pikiran jangan dikuntungi. Nanti umat Indonesia, umat mana-mana juga bisa jadi jadi berpikir yang luas. Yang, ke yang keempat, kaum Marxis. Marxis ini, kata-katanya, daya tariknya luar biasa. Sebab dunia ini sudah dilahirkan sama Karl Marx, 70% orang yang tidak punya. Kebanyakan orang tidak punya, orang F-NOT. Dia bawa iming-imingan kepada orang yang tidak punya ini. Pertama, dia pergi kepada kaum buruh. Kaum buruh diiming-iming. Tapi dijanji, kamu bisa dapat apa yang kamu... Yang kami cita-citakan ini, kalau kamu berontak terhadap majikanmu Jadi diajarkan juga kelas senstres, perjuangan kelas Kelas melawan kelas Kelas burung melawan kelas majikan Atau kelas bawahan melawan kelas atasan, ini Marxist Nah ini disadap oleh dunia Islam Ya seperti ini kita dulu sebelum tahun 2005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 Ada belsata yang positif tentang suatu alam, misalnya filsafat aristotelis. Filsafat-filsafat yang sebelumnya Nabi Muhammad SAW diwahyukan. Itu filsafat-filsafat yang bisa dipertimbangkan tentang alam, apa yang dibalik alam dan lain-lainnya. Tetapi akhir-akhir ini ada banyak filsafat, filsafat pijisan, nunggu saya ingin filsafat gopro. Seperti dikatakan perisafat manusia ini berketurunan ketek. Ini latar belakangnya jahat. Ini Zionis. Ini Freud. Freud adalah Yahudi. Dia bilang kalau tidak manusia berketurunan hewan seperti ketek ini, maaf-maaf, maka akhlaknya sudah tentu mengambil akhlaknya ketek. Akhirnya free sex apa itu melalui jadi ketekisme ini ditarik. Nah, urat katanya yang asli. Wa Wahai rukawahom orang sudah jadi betul-betul terkait, -betul, betul. maaf, terkait dalam terkait, bukan terkait betul daripada manusianya jadi tetap manusia oleh yang bilang bukan. Kemudian faham sekularisme ini, ini yang paling berat. Faham menanggalkan baju agama daripada seorang manusia paling berbahaya.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 Di mana-mana Yahudi itu diserpeti, dihubungi. Tidak dapat kesempatan itu Timbul pikiran sekularis. Berikanlah apa untuk Kaisar kepada Kaisar dan untuk Allah kepada Allah. Berikan segala sesuatu itu sendiri sendiri jangan dicampur adukkan. Mereka ingin supaya agama Kristen ini tidak berkuasa lagi. Sebab itu waktu tiap negara berkuasa Kristen.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 apa sedap sampai diturunkan? Sebab so, mereka punya alasan kuat untuk memencilkan Bebel dan Injil ini. Lantas Taurat tok di hati mereka. Memang mereka memang tidak minta orang banyak mengambil Taurat. Sebab so, katanya kalau banyak orang masuk agama Yahudi lagi ya, banyak orang masuk surga. Jangan juga biar surga untuk kita. Ya orang tidak mau orang masuk Yahudi kecuali kalau kita terpaksa. Dan tidak semua orang diterima masuk Yahudi.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 itu diganyang habis-habisan, akhirnya secara secara mereka sudah bisa menempatkan agama ini di tempat terpencil yang dijijiki orang. Lagipula, pula Kristen agama Bible yang ada waktu itu dan sampai sekarang tidak ada doktrina tentang bagaimana memimpin negara. Jelas ternyata tidak ada, memang tidak ada ajaran bagaimana secara mengacur. Eh,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 Ibadat sama mencari duit apa itu satu, tidak bisa dipisah-pisahkan. Dalam ajaran Islam, agama itu satu dalam segala kehidupan manusia, masuk agamanya. Jadi berjihad agama. Mencari nafkah agama, ibadat. Jadi kawin, ibadat, bagaimana bisa dipisahkan? Tidak bisa disekularkan. Tapi mereka paksakan sekularisme. Akhirnya terjadilah paham sekularisme ini di situ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 Orang yang sok ke barat-baratan, orang yang sok model mau Eropa-Eropaan, mau barat-baratan, ini juga orang-orang agamanya sendiri, agama Islam. Secara disedari atau tidak disedari. So, orang yang ke barat-baratan itu lagi memakai banyak dalek. Wah, ya kita perlu modernisasi. Kita mesti hidup modern. Ya kira hidup modern itu harus kita juga... Pakai desi, pakai sendok garpu, pakai minum seperti orang barat, pakai tos, pakai perempuan dikeluarkan duduk sama laki-laki yang bukan mahrum, dan seterusnya, dan seterusnya. Pakai dansa-dansaan, pakai itu. Dia kira itu hidup. Sebetulnya kalau mau maju, bukan di situ yang bisa kita ambil. Ilmunya, cari ilmu. Kalau kita sudah mencari ilmu, kita sudah maju.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 ada resepnya. Jadi kalau ada kelaparan di Indonesia misalnya atau di India, coba tanya PBB Barat. Kita dari bisa mencari sendiri, soalnya kita sudah diluyurkan di dalamnya utang. Kita dari bisa mengejar. Nah, Harus pergi ke sana. Ini namanya kawung kebarat daratan. Dan ini banyak di mana-mana. Yang paling banyak sekarang di Timur Tengah.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 Yang gagal ini biasanya merongrong dia punya e, pemuda sebaya. Jadi pemuda muslim umumnya diganyang dari rongrong oleh pemuda muslim yang gagal. Dan kegagalan ini adalah sebabnya barat dan kebarat-baratan. Atau jionis, atau marxis, dan sebagainya. Berapa pemuda muslim menjadi sosialis marxis?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 Lalu dianggap bahawa sudah putus asa jadal. Dia masukkan mengorgikan diri dengan kaum jadal. Kaum hukis ini adalah umumnya kaum jadal. Karena itu mereka sudah memberanda daripada masyarakatnya, mewujudkan segala yang merusak masyarakat itu. Sembilan kaum zendek. Kaum penginjil, penginjil. Juga ngerong-rong.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 Christus, diem-diem anaknya orang didaftar, dicatet, nama-namanya di Amerika sana. Akhirnya dapat dapat kartu anggota pakai namanya, pakai potretnya, isinya pemuda Christus, sumbangan forks untuk pemuda Christus sebelumnya. Nah ini kan namanya menyopek jadi, sudah dikatakan. Tapi itu tidak jujur. Ini juga dikatanya dirong-rong begitu, lalu dibelikan sepatu, kalau hari raya, itu maksudnya supaya di-Christuskan. Dan nanti akan kira-kira ada berapa puluh dalih lagi kita yang tahu-tahu yang tidak tahu ini namanya rongrongan Dan kita mesti akui ini benar nah, kita bisa menjawab atau menggagalkan rongrongan itu takdir Allah Subhanahu Wataala nanti yang ke-10, kaum munafik munafik ini orang hidup maunya hidup di mana-mana mau cocok dengan segala jalannya jadi mau cocok waktu Jepang dia ya mau hidup sama Jepang dan terpuji oleh Jepang. Lalu zaman komunis dia juga mau hidup sama komunis dan terpuji oleh komunis sebagai pahlawan nasional. Lalu dengan kaum sekarang juga kemudian diterpuji. Jadi dia ini tidak punya satu pilihan yang cocok. Yang mana yang betul? Hidup waktu Jepang atau hidup waktu sekarang atau hidup waktu lain-lain pemerintah ini. Ini orang enggak bisa Saudara tanyain.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 karena itu kaum munafik sudah disisihkan oleh Allah bersama kaum kafir dalam satu ayat Allah menyebut cuma dua kaum kafir dan mukmin mana munafiknya? munafiknya pada yang kafir, <gülüyor> gitu sebenarnya. Kemudian alinea yang kedua, alinea kedua Allah, uh, uh, Allah saw telah mewujudkan di Pakistan salah seorang Otak daripada gerakan Islam di sana Namanya Dr. Muhammad Iqbal Seorang penyair dan orang ahli kecil Antara lain saya petikan kalimat-kalimatnya sebagai berikut Inna karisat al-muslimina bihadal asr Annahum ya'miluna al-kulub Walaya'arifuna al-mahbu Innahum ya'milikuna ma'addat al-tub yarifuna man yusiluna ha Wa iwajihuna ha Di antara malapetaka, malapetaka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 Dan terhadap apakah mereka harus mengarahkan kasih sayang itu? Ini musibah, ini celaka. Jangan. Orang punya hati yang temp yang merupakan tempat cinta dan kasih, dia tidak tahu menggunakan kemana dia meletakkan kasih sayangnya. Nah kalau orang sudah tidak tahu menaruh di mana, tidak tahu meletakkan sayang dan kasihnya, orang ini sering keliru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 Karena kekeliruan-kekeliruan semacam ini, saudara-saudara, maka kehidupan kita tidak stabil. Ini secara tidak langsung merupakan rongrongan. Sampai selama ini harus stabil. Kompatnya harus genap hidup. Tahu di mana meretakan cintanya kepada Allah, kemudian kepada sesamanya Muslim. Tuhan dan saja ini Allah nomor satu dan kepada sesamanya Muslim. Apakah orang yang muslim yang golem saudara cintai? Kalau saudara cintai dia masih adil. Itu juga cinta. Sudah jelas. Unsur asalka goliman atau mazluman. Saudaranya muslim harus kamu bantu. Baik dia golem atau dia mazlub. Baik dia menganyaya atau dianiaya, Saudara bantu. Sahabat bertanya, Ya Rasulullah.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 akan mencintai sesuatu di luar ril yang sebenarnya Dan akan merupakan satu perikir Dan perikir tidak akan membantu menstabilkan umat Islam Saudara-saudara beginilah isi teks yang ke-51 dengan komentar-komentar Semoga saudara sudah paham jelas Dan kalau belum jelas saudara boleh tanya pada majelis yang akan datang Kalau kita insya Allah sama-sama panjang umur berada di tempat yang baik ini.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 Jangan ada lawan pun mesti mengerti hal ini. Kalau dia memang menempatkan diri di lawan, dia mesti tahu bahwa ini lawan. Ya benar ini. Harus begitu, stop itu. Tidak menjadi soal. Sudah-sudah, kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita bersama-sama membaca lebih dahulu patehah untuk keberesan segala ikhwalnya kaum muslimin sedunia, dan eh, selamatnya kita semua di dunia sampai akhirat. Selamat datang. Ya rabana taranna ya hananna taranna taranna ashranna ala laa taranna tu ma'ayna sawwa la ilaykuna hawwa يا رب